Like a boyfriend, boyfriend. They think I'm a treat you like a toy. Uh -huh. Uh -huh. this ain't making no sense, how the hell did we end up with this emotion?、Hey. Damn it, we're awesome. Look at us l o s s i n Our life is so blind, they hate all the time, but let them keep talking. Mystery love's company. All the girls want you, and all the boys want me. If you got me doing things. Wouldn't ever do breakfast in the morning. I made it just for you,、Ooh. freaky dinky, where you want. I can do that too. Cause this ain't gonna be another summer. Around the world, man.、Uh -huh. I even put you first, man. You say you pay me back, no reimbursement. But you love me, you got me, you waited for me. I call you my puppy, you kidded to me. But mystery loves company. All the thoughts won't you wet, no boys w a n t m e If you got me doing things that I wouldn't ever do, breakfast in the morning. Sorry. Take it, take it マシカマシカさまたんどろえねえかフェンスカモ。やだ、ストップからジャンプがどこでいわすで、わ、わ<音楽>。 lah、uh, kamu tuh emang gimana ya dari pertama kali uh, muncul uh, kita berlima memang aura bintang kamu tuh kan langsung udah ada muncul terus perjalanan audisi、uh, terus eliminasi satu dua tiga itu kan memberikan kepercayaan、uh, diri kepada semua peserta w a d u h aduh Memberikan kepercayaan diri kepada peserta yang akhirnya jadi ini tuh kayak rumah kamu, makin pede, makin pede. Kamu bener-bener memang hampir tidak ada kelemahan. Kalau di bernyanyi,、uh, stage 8 dan sebagainya. Bahkan kemarin yang penampilan kamu kemarin, terus sama sekarang tuh, n gak g tau sih kalau gue ya, n gak g tau empat、uh, juri yang terhormat ini. Kalau gue liat, h kayak n gak g liat h idol, kayak liat h kamu lagi bikin show, showcase gitu, Lala Marion gitu. Nah cuman mungkin kalau dari saya d dari saya adalah r i saya a di challenge kamu itu kan tipe suaranya tuh manja gitu ya Yang, yang kalau layback-layback tuh pasti dapet banget deh kamu perasaan rasanya dapet laybacknya dapet Coba di challenge lagu yang dance kamu pernah,、uh, pernah tau n gak Catherine McPhee yang American Idol Dia kan tipe suaranya tuh slow gitu ya kayak layback gitu Tapi dia tiba-tiba di, di penampilan keberapa American Idol, dia berani untuk dengan koreo dance yang hebat banget dan beat tapi d a p a t Nah itu mungkin itu dari saya ininya, p a t a n t a n g a n Supaya kalau kamu bikin album emang lengkap gitu. Ada lagu slownya, ada lagu yang beat medium segini, ada lagu yang c e p a t n y a Itu aja sih kalau udah selesai. Halus p i s a n halus p i s a n Judi, Judi kak, Judi kak aku, <laughs> oke.、Okay. Uh, Hai Marion. Halo kak, aku selalu setuju ya kalau kamu tuh memang sudah... Aku ngomong ya Niel nih kata Judika gak apa-apa BCL ngomong duluan.、Uh, kamu tuh punya aura bintang. Pas aku tau kamu mau nyanyi lagu Damn I Love You.、Uh, buat aku, buat aku itu adalah pilihan yang terlalu aman buat kamu. Kita udah tau kamu bisa nyanyi, kita udah tau suara kamu manja. Kita udah tau kamu punya aura bintang. Tapi yang, yang aku tungguin adalah gimana nih Marion yang lebih outstanding lagi. Jangan nyaman dengan yang kamu rasa kamu bisa. gitu kalo aku, kalo aku nungguinnya, aku nonton film The Greatest Show, Showman. Itu ada lagu judulnya Never Enough.、Oh, susah. Itu susah banget. Itu susah Jack. Tapi dia Marion, dia, dia jago nyanyi. Dan dia bisa dan i k u gak tau. r a n g vokalnya agak berbeda. Di film itu dia tinggi I know, banget. I n o tapi aku membayangkan kedramaan itu bisa keluar dari diri Marian. Karena lagu itu buat aku dramatis sekali gitu kan. Aku gak tau h di stage tahap yang mana mungkin k a l a u kamu lolos ke spektakuler. Mau di tahap nanti-nanti atau mau kapan. Tapi aku rasa itu bisa jadi bahan pertimbangan. a k u n d a Maya kamu, kenapa gak setuju? Aku pengen dia nyanyi lagu b e l e r a n g grande. Bukan、okay. bukan. Uh, uh, uh, dia mungkin d i pengen nyanyi lagu b e l e r a n g grande. k a l a u yang saya penasaran justru dia nyanyi lagu slow yang p a k a i perasaan. Dia belum pernah muncul disitu. Jadi、Ini、banyak yang belum pernah muncul. s e b e n a r n y a gini, mungkin karena m a r y k a n selalu menyanyikan tipe cara nyanyi dan lagu yang sama terus gitu. Kamu bagus, kamu bukan k a Bas, kamu bagus. Cuma、okay. kita pengen liat h lebih lagi. Judika kayaknya belum ngomong nih jatahin Judika. Yaudah, oke.、Okay. Ya kalau aku sih、uh, mikirnya, tadi yang pertama ya, aku suka penampilan yang... ...relax kayak kamu tadi. Kamu udah, ya tadi Kang a r m a n udah bilang, kamu tuh... Cuek di panggung, lihat n gak g tau h kamu deg-degan apa engga k tapi itu gak kerasa. Kamu cuek, cuek di atas. Dan、uh, lagu itu bener-bener aku n gak g pertama n gak g pernah d e n g a r lagu itu ya. Paling Daniel yang seneng karena judulnya Damn I Love You gitu. Dan karena lagunya Agnes. Iya. Maksud lo itu kan? Dan <laughs> satu yang gue suka. Kalau lu ikutin caranya Agnes nyanyi pasti a b i s gitu. Karena Agnes dengan caranya itu luar biasa. Tapi kamu ngambil yang berbeda dengan cara kamu itu bagus. Dan menurut aku kamu berhasil banget untuk lagu ini. Oke. Tapi bang gue ngerti banget tuh lagu ya. Maksudnya tadi gak ada yang nanya ya. kayak Dan i e l ngerti banget gak sih isi lagu itu gak ada yang nanya. Aku waktu udah a b i s Oke. Tapi gak maksudnya gini. d a m I Love itu tau k a n singkatan D-A-M-N itu s e a l i atau apa gak? Daniel ya, ya, ya, Mananta, gue tau Daniel Mananta. Tadi Lala ngomongnya bukan D-A-M-N. Oh, d a m -N. Oh, damn. Damn. Oke, m a r i a n k a l a u misalnya boleh tau nih ya. Karena ini juga agak-agak sedikit I Love Indonesia juga gitu ya. ya. Kamu bisa gak sih nyanyi、uh, lagu daerah Kupang? Oh, bisa dong. Ini lagu daerah NTT. Oke. j a d ini i semangat banget. Ini Lala suka banget lagunya. a、uh, l l 何が何が何が何が何が何が I love it, I 何が何が何 t 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何 Ini Indonesia terdiri dari ratusan dan ribuan bahasa. n i l gue pengen tau artinya gimana sih?、Lu. Kita sambung di backstage, Ari k a s u h Sepotong itu kan lagu gak sampai sepuluh detik tadi. Santai, santai. Inti lagu itu apa sih? Oke,、okay, tapi sekarang ini、uh, Mas a Rilaso maaf sekali om, sorry banget ya, kita udah harus voting ya. Karena sudah jam menunjukkan sudah cukup、okay, malam, okay, khususnya okay, di bagian okay, kupang okay. NTT. Lu n g o m o k panjang banget i t u o Oke, tapi sekarang ini penampilan Marion tadi keren banget dan、uh, kalau misalnya anda setuju... ...penampilan Marion luar biasa langsung SMS sekarang juga dengan cara... Untuk Betapung Cinta NTT. Dan semua lovers di luar sana jangan lupa untuk vote Marion dengan cara ketik Marion M A R I O N kirim ke sembilan lima satu lima satu terima kasih Yes terus dukung Marion dengan cara ketik nama kontestan seperti di bawah ini Alright Marion Thank you so much Terima kasih Great job Terima kasih